Uh, menurut saya ya penggambaran rumah sakit di film itu kayak tidak sesuai dengan aslinya kalau di film UGD nya itu kayak steril, sepi, cuman dokter yang bisa masuk, ya kan misalkan adegannya ada cewek di UGD nya terus cowoknya menunggu di luar tegang kan dokter keluar dok, bagaimana keadaannya dok Uh, kita sudah berusaha semaksimal mungkin Dan dia selamat Dia cuma diare Di rumah sakit Makassar tidak begitu Teman saya pernah kecelakaan Masuk ke ruang UGD kan saya menunggu di luar Tep, tep, tep, tep Ada yang keluar Ini siapa ini Eh bagaimana teman saya Dia diamkan Nasi kuning Nasi kuning pak Ini ada ayam Penjual nasi kuning masuk ruang UGD Serius? Ih, santai aja keluar sama kucing hamil dua ekor、Ih. Aduh, bu Jangki masuk, bu Bu, jangan masuk di ruang UGD, bu Nasi kuning, pak Bu Pakai ayam satu e m a h n y a lapar, kan Dan saya pernah jadi kru film Dicek toko sebelah Iya, Tugas saya itu Payungi artis Iya, saya yang ngurus artisnya, dan dulu artisnya Dion Yoko, Dion Yoko. Wah itu saya yang ngurusin makannya, minumnya, saya yang payungi, pokoknya saya besarkan seperti anak sendiri. Iya. Itu pertama kali saya payungi kan, <laughs> bang. Saya tuh senang sekali, karena dulu saya cuma lihat dia di film serigala terakhir. Sekarang, saya satu payung sama serigalanya ini a u u h、oh! Senang gitu Kita itu payungnya artis Bukan apa-apa Biar make upnya tidak luntur Dan bagus di kamera Dan Dion Yoko meraih nominasi aktor terfavorit Itu karena saya itu Eh, kalau payungnya miring sedikit saja n d a k favorit dia Harusnya nama saya itu disebut Waktu d a p a t piala Jadi di New y o r k kan Terimakasih buat CTS Keluarga dan yang paling penting Terimakasih buat Arif <tuk> Makasih Arif y a santai bang <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Tapi walaupun kita sudah dekat sama artisnya Kita tuh harus jaga etitude Nggak boleh kita bercanda sembarangan Kita tawari kursi Bang duduk bang Pas mau duduk kursinya ditarik jia, <laughs> Kursinya hilang ya bang <laughs> Iya kerjaan kau juga hilang Gak bisa kan? Dan saya tuh main juga di film CTS Iya saya senang s i n saya tuh 4 detik Iya Cuman bengong liat Arafa ketawa Jadi ada Arafa Eh mas k e n c a r o Saya disamping Cut! Mantap, Rip! Iya. Iya, c o b a begitu. Tapi e n d a k apa-apa lah, saya senang. Soalnya kata Ernest, acting b e n g o n g saya natural.、Ya. Itu y a i mah bukan acting. Kalau tidak ada kerjaan, sehari-hari juga begitu. Tapi ya, walaupun s i n saya itu cuma sebentar di CTS, itu filmnya laku. Alhamdulillah saya main di partikelir. s i n saya lumayan, ada dialog. Eh, filmnya cuma sebentar. itu film apa instastory <laughs> cepat sekali、uh. iya, eh harusnya ya saya tuh berharap saya sudah dapat ano, apa, nominasi begitu, aktor pendatang baru termurah iya saya kalau main film biar dibayar pakai tos juga n gak apa-apa makasih ya Riff, ya santai bang iya Istri saya juga malu, baru mau ajak temannya pamer suaminya pemain film kan Datang ke bioskop, mau nonton apa mbak? Parti kelir tujuh orang, suami saya itu Oh maaf m a a f filmnya udah keluar Ini flashdisknya, ya Kalau mau, filmnya laku bikin adegannya yang disukai masyarakat Jangan a d e k a n y a di atas gedung, di atas empang. Jadi pas jatuh ada musik. Di samping ada yang jongkok. Hahaha, lu makan tuh barang gue. Terima kasih saya Arief Brata. Wow, Arief Brata. e Give me g a p p l u s for Arief Brata. e Yeay, luar biasa. Keren dong. Nih, lihat nih calon bapak ya. Amin.、Salon、Berapa、bapak. bulan lagi jadi bapak? Insya Allah,、uh, tujuh. Oke,、okay. d a t a n k a n kamerat dari Kiai Wanjur yang pertama silakan h Pak De Indro. Ari Berata, ya Pak de? Waduh, k i r bukan main.、Uh, aku senang banget ya, bagaimana caranya kamu mempergunakan tema film itu, padahal sebetulnya film itu hanya sebagai jembatan aja untuk merangkai、uh, apa、mm, b i t b i t m u gitu ya.、Uh, tapi ya itulah kreativitas menurut aku gitu ya. Dan terus terang aku dari pertama mencatat rapih banget, keren banget, rapih banget. Dan hampir setiap、uh, akhir beat selalu、uh, LPM-nya bagus banget. Aku rasa kompor gas. Terima kasih b a d a Bang Arie r a t a mendapatkan kompor gas malam ini. Tapi s a y a h sekali、uh, durasinya over tujuh detik. Over tujuh detik, oke.、Okay. Baik, kalau gitu langsung kita komentar. Panji, silahkan Panji. Ya Arief Brata, e gue setuju sama Pak Ade, bahwa lu makin menjadi-jadi. Secara keseluruhan, gue merasa untuk orang, ini kan kita udah n g e l i a t i n babak kelompok ya. Ketika masuk ke sembilan besar, semua orang berharap, yuk kita lihat yuk ketika dipepet ke sembilan besar jadi apa. Nah tadi lu ngebuka dengan sangat-sangat baik. Kurang ajar, tapi sangat baik.、Um, closing lu bagus, dan walaupun lewat tujuh detik, gue ngerasa、uh, itu adalah pertaruhan yang layak ya, karena... di g u a sih poinnya tinggi, kurang ajar, tapi poinnya tinggi Dan itu berarti kalaupun ada pengurangan, pengurangannya n gak g gitu berasa Jadi menurut g u a bagus, kurang ajar, tapi bagus Terima kasih, Terima kasih Sekali doang lagi boleh tumpuk tangan buat Arief Brata h a l a u teman-teman, saya Arief Brata Jangan lupa like, c o m m e n t subscribe channel Youtube Stand Up Kompas TV Let's make love